الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ولوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يده الله فلا مضلله ومن يدلله فلا هاجع له وأشهد أن لا إله إلا الله وَأَحْدَاهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَن تُمْلِسْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِن نَفْسِ وَاحِدَةٍ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 يُسْلِهْ لَكُمْ أَأْمَالَكُمْ وَيَغْفَرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أستقى الحديث كتاب الله وخير الهديهة محمد صلى الله عليه وسلم Wa syaral umuri mudasaduha Fa inna kulla mudasatin bid'ah Wa kulla bid'a'atun dhalalah Wa kulla dhalalatin finnar Aadhanallah wa iyaakum minannar Jawa sekalian Ikhwani fi Allah Rahimani wa rahimakumullah masih melanjutkan Di antara Perkara yang penting Prinsip-prinsip Al-Islam Yang disebutkan oleh Syekhul Islam Rahimahullah Di antara pembahasan yang mungkin Masih perlu kita ulang kembali Adalah Al-Aslu as sadis Prinsip yang keenam 6 Di antara prinsip-prinsip Yang seorang Muslim Tidaklah berusaha untuk Mengenali Memahami Apa yang telah datang Dari Al-Quran Al-Sunnah Sehingga dia akan berjalan Mengenal Al-Haq Sehingga dia akan berjalan di atas syirat mustaqim yang akan menghantarkan ke dalam surganya Allah Ta'ala. Al-Aslu Sadis di antara prinsip yang ke-6. Adalah raddu asyubuha. Pantahan terhadap syubuha. Allati wadu'aha asyaitan. Yang telah dibuat oleh setan membantah subuhat yang telah dibuat oleh Shelton. Apa itu subuhat perangkap Shelton yang telah dijadikan oleh Shelton? Fitar kis Qurani was wa ittiba'il ara'i wal ahwa wal almustariqah al mukhtalifah perangkap setan yang telah dibuat ialah kata syekh meninggalkan quran dan sunnah meninggalkan quran dan sunnah mengikuti pendapat pendapat Mengikuti Al-Ahwa Al-Muhtariqah Yang berpecah belah Yang berselisih Saya ulangi Prinsip yang keenam adalah Bantahan Dari subuhat yang dibuat oleh syaitan Yaitu Meninggalkan Quran dan Sunnah Mengikuti pendapat-pendapat Dan al-ahwa Keinginan-keinginan Pemikiran yang berpecah belah dan berselisih Naam Wahia Dan padahal Anal Quran Wasunnah Juga termasuk perangkap berikutnya Wahia dan juga Annal Quran wa sunnah Layaribuha illal mujtahid al mutlaqu Perangkap berikutnya Bahwasanya quran dan sunnah itu Tidak mampu Diketahui Kecuali orang yang mujtahid mutlaq saya ulangi, dan Quran dan Sunnah itu tidak bisa dipahami kecuali seorang mujtahid mutlak. Ini adalah prinsip yang keenam. Adanya bantahan dari Subuhat yang dibuat oleh setan. Apa itu syubhatna ayuhan nas? Syubhatnya ialah untuk meninggalkan Quran dan sunnah dan mengikuti al-ara. Pendapat-pendapat orang. Al-ahwa, keinginan-keinginan orang yang bermacam-macam, yang berselisih dan Quran serta sunnah tidak bisa diketahui kecuali mujtahid mutlak. Perhatikan di sini, ini merupakan subhatnya setan, sehingga orang sulit untuk mengenal kebenaran, sehingga diyakini untuk jadi orang yang ngerti. Quran dan Sunnah itu perkara yang sangat sulit digambarkan di sini. Quran dan Sunnah tidak bisa dipahami kecuali orang mujtahid mutlak. Barakallahu fiqo. Kata saya Saleh Fauzan ada wal aslu al akhir. Inilah ayuhanas. Prinsip yang terakhir Wahua muhimun jiddan Dan ini Sangat penting Wahua anna hum yaqulun Mereka Terkhusus Orang-orang sufi Yang kebanyakan mereka Meyakini Untuk Belajar Quran dan Sunnah itu bukan tingkatannya kita, kita tinggal derek saja kepada syekh, derek saja, tidak usah belajar. Nah, innal a'arifu maani al Quran wal sunnah walayyumkin anak arifah. Kita tidak mungkin mengenali makna makna Quran dan sunnah, tidak mungkin mengenalinya. Walayah ribwa ilan ulama ul qibar tidak mungkin akan kenal Quran dan Sunnah dan maknanya kecuali ulama kibar maka mereka yang mengatakan demikian, fa'yuqalulahu kita katakan kepada mereka. Kita sampaikan kepada orang yang punya keyakinan mengerti hak itu sulit Untuk mengerti Quran dan sunnah itu sulit kita katakan Kata sih Al-Quran Fihi asya'un wadih Quran Di dalamnya perkara-perkara yang jelas Ya Al-Qur'an itu isinya berbahasa Arab dan maknanya gamblang. Ya ribu hal ami wa ya ribuha al-mutallim. Qur'an isinya bisa diketahui oleh orang awam dan orang yang belajar talibul ilmin. Iya. Tidak mungkin orang awam tidak mengerti Makna Quran kecuali dia memang Kalau dia duduk sebentar Mendengarkan maknanya Paham Contoh Kulhu wallahu ahad Apa artinya? Katakan Allah itu Esa Bisa dipahami? Harus hafal Quran baru paham Allah itu Esa Dengarkan Kulhu wallahu ahad apa maknanya? Allah itu Esa Paham? Paham Dua harus seorang ulama kibar Dia paham Kulhu wallahu Ahad, Allahus somada Allah tempat bergantung Lam yalidu alami yulad Tidak beranak dan tidak diperanakan Paham? Paham Dua harus seorang ulama kibar Darus dia orang yang harus memiliki syarat-syarat tertentu. Kamu jangan sembarangan baca Quran dan menerjemahkannya. Kalau sekedar kulhuwa allahu ahad, insya Allah orang awam paham. Lam yalit wa lam yulat, Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Paham maknanya? Paham. Sudah jelas kayak gini saja. Ada yang tidak paham. Kenapa enggak paham? Karena memang sudah ditutup hatinya oleh Allah. Ya, dan diantara yang menutupi mereka ialah ini. Tidak mungkin Quran dipahami kecuali orang yang alim. Padahal antum bisa paham ayat ini. Apa contohnya? Idza nudiya lis-salat, <-tun> miyaumil jumu'ah fasau ila dzikrillah. Kalau dipanggil Adan Sholat hari Jumat Bersegera Masuk masjid Paham maknanya? Apa maksudnya? Maksudnya jelas Kalau hari Jumat Ada Adan Yang sedang dagang Mandek berhenti Masuk masjid Dengarkan khotbah. Bisa dipahami Tidak menuntut Ulama kibar orang awam paham, tidak? Namun takumu bihal hujah alhalki yang ayat-ayat tadi bisa jadi hujah bagi hamba wafihi asyaun dan di dalam Quran itu memang ada perkara-perkara layak ribuha -perkara. ilal ulamau. Ada perkara yang tidak mengetahuinya kecuali ulama. Ada ayat yang memang yang bisa mengerti maknanya benar-benar seorang ulama. Fābihi asyā'ulāyālā mūhailallah. Bahkan dalam ayat Ayat Al Quran ada kalimat yang tidak mengetahuinya kecuali Allah. Wa mayyaklamu taqwiluha ilallah. Tidak mengetahui tafsirnya kecuali Allah. Adzflamim apa maknanya? Allah yang tahu. Kafhayain sod apa maknanya? Huruf-huruf tadi dicantumkan dalam aliyat ayat Al-Quran, pasti ada maknanya. Maka kalau kita tidak tahu maknanya, para ulama juga mengatakan, Allah lebih tahu apa yang dimaksud dengan kalimat ini. Berarti yang tahu Allah. Maka wal-rasikuna fil-ilmi yaqulun kullun min indi rabbina Orang yang kokoh Mereka mengatakan Semua itu datang dari Rabb kami Dia percaya Pasti ada maknanya Jadi dalam Al-Quran Ada kalimat yang bisa dipahami oleh orang awam ada kalimat yang bisa dipahami Hanya oleh orang-orang yang alim Ada yang bisa dipahami Dan dimengerti Ilmunya itu hanya Allah yang tahu Tapi subhatnya orang sufi tadi Mereka menuduh Kalau belajar Islam, Quran, Sunnah Harus mujtahid kamu jangan baca ayat satu hadis Langsung diamalkan Gelondrungan kayak gitu hmm. Contohnya apa? Kamu cuma baca hadis Sawu fakum. Nabi mengatakan Luruskan, rapatkan, soh kalian Bisa dipahami maksudnya? Disuruh apa kalau sholat? Lurus dan rapat bisa dipahami jelas maknanya sehingga kalau sholat berjamaah lurus rapat sekalipun antum bukan mujtahid antum bukan syekh paham maksudnya lurus rapat antum jangan mau baca satu hadis lalu dipraktekkan seperti itu Ya kita lihat prakteknya sahabat, Iya Maka kita lihat Rasul Salam, salam dikisahkan oleh para sahabat, beliau memerintahkan agar pundak kami nempel ke pundak saudara kami, tungkak kami nempel ke tungkak saudara kami. Cuman saya ujain memberi tanbih kalau seorang itu mau lurus rapat maka perhatikan eh, patokannya tadi telapak kaki kita dengan saudara kita yang dirapatkan itu pundak dengan pundak sehingga nanti lurus benar-benar rapat. Jangan sampai kaki kita Bahasa Jawa ini metang-tang metang Sehingga kita sulit berdirinya Kita ingin rapat Tapi kaki kita metang gini. Hanya pundaknya nda rapat Kalau pundaknya rapat Insya Allah bagian tungkaknya rapat Bagaimana kalau yang tinggi dan pendek Maka patokannya Tungkaknya bukan pundaknya al buhin diperintahkan untuk meluruskan bukan merenggangkan kaki kayak gini bukan merapatkan dengan kaki saudaranya orang awam paham insyaallah dan bisa dipahami saib sunah yujadil quran naam dalam quran memang didapatkan Umurun layarifuha indah al al-muhsyith mutlak ketul dalam Quran didapati ayat-ayat yang tidak bisa dipahami kecuali muhsyith mutlak. Lakin tu jadu asya kasiratun Ya yarifu al awam Namun banyak dalam Al-Qur'an ayat-ayat yang bisa langsung dipahami oleh orang-orang awam. Waryu hal mutalim orang yang belajar talibu ilmin santri talib paham ala dihaja ala qadrin yasirin minan ilm, walaupun dapat sedikit dari ilmu, mungkin ilmunya masih dasar. Bahasa Arabnya masih dasar. Tapi ketika dia, seorang talibu ilm, bisa langsung paham. Apa contohnya? Contohnya dalam surat An-Nisa 36, Allah berfirman, Wabudullaha wala tushriku bihi syai'ah. Wabudullaha u'budu fi'il ammar. Yang belajar soroh ngerti. Oh ini fiil amar. Apa maknanya? Amar artinya perintah. Sembahlah oleh kalian. Karena domirnya hum, ada wabunya menunjukkan jamak. Bukbudulohah. Alohah jadi fa maful. Sembahlah oleh kalian Allah. Lihat berarti kita disuruh beribadah hanya kepada Allah. Walatusriku bihi sayak, walah dan janganlah kalian menyekutukan Allah. Ada perintah, ada larangan. Jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kira-kira orang awam. Santri yang baru mulai belajar Nahu Suroh paham maksudnya? Bisa dipahami? Bisa apa yang dipahami? Yang dipahami dari ayat ini apa? Kita diperintahkan untuk mentohhidkan Allah dan kita larang berbuat syirik kepada Allah. Kena nggak? Dah harus seorang mujtahid. Tidak harus seorang yang kibar ilmunya orang akan paham ayat dalam ayat lain contohnya wala taqrabuz zina dalam surat al-isra 32 wala taqrabuz zina jangan mendekati apa perbuatan zina apa yang dipahami? Di sini ada larangan mendekati perbuatan yang menjadikan dia terjatuh pada zina. Iya, jangan dekat-dekat. Yang dipahami apa? Dekat-dekat saja tidak boleh, apalagi melakukan Jangan dipahami terbalik. Yang dilarangkan cuma nobo, merek-merek. Saya kan cuma melakukan, wah, oh, salah cara memahami mas. Bukan begitu. Yang kecil saja ndak boleh, apalagi yang lebih besar. Gitu maksudnya. Tapi orang yang punya subuhat, ndak. Saya kan cuma dekat-dekat. Saya cuma dekat-dekat. Yang dekat-dekat dah boleh apalagi terjatuh padanya. Makanya, Tapi melarang. Layak luanar rojudun bimroah. Jangan berduaan. Laki perempuan tanpa mahram. Kenapa fa inna salizuhuma syaithan syaithan itu pihak yang ketiga dilarang tidak boleh menyentuh wanita yang bukan mahram la ayyamusahadukum seandainya seorang kalian menyentuh imraah wanita yang tidak halal itu khairul lahu masih lebih bagus baginya Seandainya laaia baa firasiah di kun mismar. Seandainya kepala ditusuk jarum besi yang panas, itu masih lebih baik daripada menyentuh wanita yang haram bagi dia. Karena pintu-pintu orang berzina itu berawal dari situ. Pertama berduaan. Yang kedua apa? Menyentuh Iya hmm. Begitu salaman disentuh Telapak tangan nih Oh alus Sentuhan-sentuhan hmm. tadi Menarik orang Berbuat apa? Zina Maka ditutup Oleh agama Jadi jelas Jangan mendekati zina Dekat-dekat saja tidak boleh Apalagi melakukan Ya Maka Jangan sampai Kita membuka pintu Di situ Sungguh musibah di zaman Seperti ini Seorang da'i ilallah Kadang menjadi Fitnah Ketika tampil Di televisi ada seorang menyampaikan ke saya Sebuah komentar Dari seorang ibu penonton Radio Roja Televisi Roja Komentari ustadnya Kalau ustad ini lembut, ganteng Kalau ustad ini saya sudah Terbayang saya bisa tidak bisa tidur Kalau seandainya saya bertadut dengan dia Insyaallah Komentar-komentar seperti ini Ayu Ayuhannes dari para wanita-wanita yang lemah Ketika lihat wajah Ustadz Roja Komentar-komentar yang seperti taji, Sampai ketika melihat Wajah Seorang Ustadz Doktor Sapa Itu sampai tidak bisa tidur Kenapa tidak bisa tidur kira-kira Banyak nyamuk apa ya apa banyak ketinggine? ya itu tadi karena melihat wajah yang ditampilkan seorang da'i maka sungguh ahlu sunnah berhati-hati membuka pintu-pintu munculnya fitnah fitnahnya lebih besar kalau di seorang da'i tidak ya? ya. bagi para wanita, wanita lemah walaupun sudah punya suami akhirnya banding-banding gak -banding ya, kayak ustadz saya kalau ngomong lembut kamu suami saya kasar nah lihat belum tentu suami kamu bisa jadi lebih baik daripada apa yang kamu dengarkan iya tapi begitulah wanita lemah ya dan memang wanita itu memiliki sifat lemah ngaki satu dinin wa aqlin memiliki kekurangan sisi akal dan amalan iya taib contoh yang lain Syekh mencontohkan kalimat-kalimat yang mudah dipahami harus mustahid sebagai pantahan mereka dalam surat An Nur ayat tiga puluh, wakulil mu'minin ayahum min absarihim wayahfadu furujahum katakan kepada orang-orang laki-laki mu'minin katakan lil mu'minin bagi mereka laki-laki mu'min apa itu? Yahudu min absarihim agar menundukkan sebagian pandangan mereka, wayafatu furujahum dan menjaga fardi mereka. Apa yang dipahami dari ayat ini kira-kira barokahlofik? Perintah dari Allah azza wajalla agar menundukkan sebagian pandangan, manakala melihat wanita yang bukan mahromnya, kita ya, hmm. dan juga perintah menjaga huru jahum fardiy mereka, bisa dipahami kan? Apa apa harus seorang yang selesai menghafal kaidah Qaidah nahwu kaidah shor bisa didengarkan dan bisa dipahami maknanya. Taib harus Mujtahid Naam contoh-contoh seperti ini hadihi umurun wadihatun ya arihualami idza sami'aha. Kalimat yang saya baca tadi kata Syaikh Saleh Fauzan contoh-contoh ayat yang bisa dipahami orang awam sekalipun orang awam apabila dia mendengarkannya Sekarang coba ditanya sih Abu Sofi paham maksud saya tadi surat an-nur ayat 30 perintah apa itu tadi Abu Sofi supaya apa tadi menundukkan pandangan. Menundukkan pandangan paham ya maksudnya ya? Bagaimana? Nunduk terus gini. <laughs> maksudnya menundukkan pandangan kalau di depan ada sesuatu yang tidak halal dilihat. Kalau ndak ada ya kayak gini lagi, ya gini. Kalau ndak ada, kalau ada ya nunduk kayak gini, kayak gitu maksudnya. Makanya pakai huruf min. Min artinya pada sebagian, bukan maksudnya nanti katakan kepada orang mukmin agar mereka menundukkan pandangan. Nanti pulang taklim Ya <tosan> gini, min absorihim pada sebagian, maksudnya sebagian keperibun pak, bapaknya antum <tosan> lagi naik motor. Labu merah, set. Tangerape ada makhluk ajaib tadi. Uh, Waduh, teman wartawan ini. Gimana ini? Menundukkan apa? Gimana? Nah <tid> itu menundukkan. Di zaman sekarang masalah ya sangat sulit sekali ya. Kanan ada, kiri ada, depan ada, belakang ada, yang ada atas paling. <tid> Allah ustaz mom melok ke kanan ada, ke kiri ada, depan, uh, lebih medeni lagi. Belakang ada juga, Allah Tuh, tapi kalau mereka sudah ndak ada ya, tegak lagi. Matanya ke depan lagi. Kalau ada lagi nunduk lagi. Sekarang kalau terus-terusan jadi gimana, Pak? Ah, Astagfirullah ya. Intinya menundukkan pada sebagian Jelas paham ya? Tak harus Abu Sofi belajar Nahu Soroh sampai rampung, Jurniah hafal. Tak harus. Tu paham kan gitu ya? ya. Juga menjaga maluan. Paham ini maksud menjaga maluan, kehormatan dijaga. Jangan bersinah. Paham ya? Ini ucapan Mu'allif Adanya bantahan. Yang dibuat oleh setan bahwa meninggalkan Quran dan Sunnah mengikuti pendapat orang dan Quran itu tidak bisa dipahami kecuali mujtahid mutlak. Subhat berikutnya yang ketiga masih poin ke enam tapi subhat berikutnya. Wal mujtahidu wal mausofu bikaذا، wa kada. Al safaan la al laha la tuje dudah fi abib aqrin wa umar. Disebutkan poin yang ketiga diantara subhat yang dibuat oleh setan adalah mujtahid adalah orang yang disifati dengan bermacam sifat-sifat Yang bisa jadi tidak didapatkan Pada diri Abu Bakar dan Umar Secara sempurna Saya ulangi Mustahid adalah orang yang disifati Dengan sifat-sifat Yang bisa jadi tidak didapatkan pada Abu Bakar Dan Umar Dengan sempurna Taib Ini subhat Mereka meletakkan yang namanya Mujtahid Dengan berbagai macam Sifat-sifat Yang sifat tadi Mungkin tidak Ada pada diri Abu Bakar Dan Umar Dengan sempurna Iya. Ini kenapa? Kata Syekh Saleh Fauzan ya ta'una shirotan lil mustahdil mutlaqa qad latu jadd nas. Karena Torekot sufi ahli hawa tadi meletakkan syarat-syarat bagi seorang mujtahid mutlak dengan perkara yang kadang tidak didapatkan pada diri orang yang paling utama setelah Nabi saw, Abu Bakar atau Umar. Kenapa? Hadash surut wada'uha min indi ang Syarat-syarat ini dibuat oleh mereka sendiri, ngarang-ngarang sendiri bukan berdasarkan ilmiah ya karena yang namanya mujtahid itu disebutkan oleh para ulama kita dengan syarat-syarat yang bisa dimiliki oleh seorang ulama tapi mereka bikin syarat-syarat yang mungkin tidak pernah ada iya Sehingga tidak mampu bagi setiap orang untuk mencapai syarat tersebut. Kalau kita lihat penjelasan para ulama kita, istihad itu memiliki syarat. Seorang mujtahid itu memiliki syarat. Asyikh Al Uthaimin menyebutkan ada enam syarat. Orang itu bisa berijtihad mutlak. Satu ayat lama adillah asharinya ma'yahtajuilee ijtihadi. Yang pertama agar mengetahui dalil-dalil sharinya. Agar apa? Mengetahui dalil-dalil yang dibutuhkan dalam beristihad agar mengetahui dalil-dalil syariah yang dibutuhkan dalam beristihad apa itu yang dibutuhkan perangkat Quran dan sunnah Quran dan sunnah dia ngerti Quran Hafal Quran Ngerti hadis Paham hadis ya. Ayat-ayat hukum Dia ngerti Hadis-hadis dan kandungan hukumnya Dia paham Syarat pertama Dan orang yang bisa mencapai seperti ini Seperti Imam Syafi'i Mujtahid, alimah bukhari, mujtahid, dan mereka mendapatkannya setelah melalang buana mencari ilmu, terkumpulkanlah Quran dan Sunnah di dada dada mereka. Dan ada banyak contohnya, Asy'ib bin Bas, rahimahullah, mujtahid, seorang imam, Ya yang kedua. Haiya rifa' mayata al-lak bishihatil hadis watdakfi agar mengenal mengenal perkara yang berkaitan dengan hadis sahih atau tohi juga mengenal isnad warijal sanad sanat urutan hadis dan rijalnya rijal orang yang membawa hadis nanti hadis sahih doif sanatnya rijalnya dia tahu perangkat perangkat untuk mengenal sebuah hadis sahih atau doif dan itu perangkat perangkatnya ngerti Walhamdulillah para ulama-ulama kita mereka belajar dan telah mengerti tentang hal ini Syekh Al-Albani rahimahullah beliau bisa dengan ilmunya ilmu hadis memilah memilih hadis sahih hadis dhaif sahih Abu Dawud dhaif Sunan Abi Dawud Sahih Hakim wa Ibnu Hakim bila insyaallah ini membutuhkan apa namanya keseriusan dan alhamdulillah para ulama yang mau belajar itu mampu ya. yang ketiga ayar <tutuk> rifanase si wal mansukh ngerti ayat nak mansuh yang dihapus dan yang menghapus Iya Ini nasih, ini mansuh Nasih Ayat yang menghapus Ayat yang dihapus, tahu Iya Dan ini Dipelajari dalam ilmu Ilmu usul Fikih Nika? Kalau hadis mustalah Hadis ilmunya ada tinggal antum punya waktu apa tidak untuk belajar. Jadi cabang ilmu di depan antum masih banyak ikhwan. Kalau antum baru belajar kitab tauhid salil, <laughs> ya. sulus salasah, depan antum masih ada lagi kalau mau lebih lanjut, tingkatannya lebih tinggi. Usul fikih, usul tafsir, mustalah hadis. Masyaallah. Jadi Umur kita untuk ngaji Bisa jadi apa? masih kurang Kenapa kurang? Banyak ilmu yang belum Dimengerti Jadi jangan merasa Puas Aku Alhamdulillah Ngaji rutin seminggu Sekali Jangan merasa puas Jangan Salafi sunni Antum ngaku salafi. Coba lihat para salaf oleh belajar bagaimana. Ya? Antum mengaku seorang salafi, lihat bagaimana para salaf dalam menuntut ilmu. Ya harus lihat oh para salaf dulu waktunya habis untuk menuntut ilmu. 40 tahun 60 tahun Terus menuntut ilmu Nah kita 40 tahun Baru mulai Menuntut ilmu Kalau mereka dari kecil Sampai 40 tahun Kalau kita 40 tahun Baru sadar Ya Maka jangan merasa puas Kita yang menisbatkan Kepada salafi Sungguh Antum harus melihat Cek Bandingkan Kesemangatan salah Bandingkan dengan kesemangatan kita Ini perangkat-perangkatnya masih banyak Mengenal nasih dan Mansuh Dan itu ada Ayat yang nasih, ayat yang mansuh Sudah diketahui oleh para ulama. Kadang dimansuh Hukumnya Contohnya apa Kawin mut'ah Ya, dulu ada dihapus. Dari mana kita tahu hadis ini sudah dihapus ini dengan sabda Nabi yang di sini, ya. Atau kadang dimansuh. Apa kalimatnya, tapi hukumnya tidak. Ashehu ashehu, -shaykh idazanaya parjumu huma kal orang syekh tua yang sudah punya suami atau perempuannya sudah punya suami atau laki-laki yang sudah punya istri jika zina kalau berzina diapakan farjumu huma rajam ini mansukh kalimatnya mansukh hukumnya masih berlaku nah, ini ada dalam kaidah ilmu ilmu tadi Terusnya apa lagi eh, ayat rif yang keempat agar mengenal dalil-dalil mayak tali fiil hukam mintaksisin atau takyid mengenal dalil-dalil mengenal dalil-dalil perkara hukum yang eh, dan perselisihan hukum yang ada padanya. Mengenal dalil Dan mengenal perselisihan hukum Yang ada padanya Seperti apa? Taksis dan takid Ada hadis yang umum Ada hadis yang khusus Ada yang khos Ada yang muqoyed Dan yang sejenisnya Ini butuh konsentrasi ini ayat khus Ini umum Ini hadis yang bersifat umum Hukumnya ini yang bersifat khusus Ini para ulama telah mempelajarinya Sehingga seorang mujtahid ngerti Bahwa ini hadisnya am Oh hadis ini khusus Kalau ada hadis umum Ada dan khusus Maka yang dilakukan adalah hadis yang khusus Ulama ngerti yang kelima ayarifa min usulil wilunadhuha wa usulil fiqh agar mengenal ilmu bahasa Arab dan usul fikih wamaytah laktil ayat dan yang berkaitan dengan bidilalatil alfat dan mengenal lafadz lafadz dan pendalilannya. Ya. Tadi tadi ayat ini menunjukkan umum, ayat ini menunjukkan khusus, ini mutlak, ini muqayyad, ini mujmal, ini global, ini adalah mubayan. Semua itu dibutuhkan. Mengenal apa tadi? Bahasa Arab. Bukan bahasa Inggris, bahasa Arab. Ya? Bahasa Arab antum belajar dan para mujtahid mereka orang-orang yang mengetahui bahasa Arab. Ia. Ya. Nah ini penting. Yang ke enam kata Syaikh Umar ayat kuna indah agar memiliki kemampuan. Ya tambahkan pihak yang memungkinkan dengannya min istinbatil ahkam yang memungkinkan dengannya mengambil hukum agar memiliki kemampuan yang memungkinkan dengannya bisa beristinbat apa istinbat mengambil hukum dari dalil mengambil hukum dari Dalil Maka antum Ketika belajar Al-Quran Sunnah dan perangkat-perangkatnya Yaitu akan bisa diambil Sebuah hukum darinya Karena ayat hadis Mengandung hukum Yang bisa mengetahui Kadar hukum tersebut Adalah para ulama Oh ayat ini Mengandung perintah Tapi tidak sampai wajib Apa dalilnya? Ada ayat yang menunjukkan yang lain Yaitu tidak sampai wajib Iya Sehingga seorang dalam memahami ayat Memahami hadis Ini benar-benar Barakallahulikum Bisa terbimbing dengannya Dan para ulama mujtahid Telah mencapainya saya bin Bas Ulama yang sering kita dengar Disebut-sebut namanya Adalah contoh ulama yang dekat dengan kita Yang beliau termasuk Mujtahid Mujtahid Dan beliau menjadi Seorang mufti Nah Saya Bukhari beliau hafal Al-Quran beliau hafal Maka pantas Beliau sebagai mufti Dan mujtahid dan banyak fatwa-fatwanya Yang bisa antum lihat Iya Ulama-ulama yang masih dekat dengan kita Banyak perkara-perkara yang kontemporer Yang mungkin kita tidak tahu hukumnya Syekh bin Bas Rahimahullah Bisa menentukan hukumnya Dengan dendil Dengan perangkat-perangkat tadi Coba antum baca fatwa-fatwa beliau Terkhusus Permasalahan yang kontemporer itu ada jawabannya asuransi perbankan ada semua ya termasuk istihad beliau terkait dengan kondisi saat perang teluk bagaimana istihad beliau dengan perangkat-perangkat dalilnya dia miliki yang itu menjadi tuduhan orang-orang sururiin ya yang mereka menuduh Sayyid bin Bas hanyalah ulama yang bisanya duduk enggak bisa apa jihad. Padahal yang menggerakkan kaum muslimin di Afghanistan fatwanya siapa? Ketika melawan Soviet fatwanya Sayyid bin Bas. Nah. Dia memang duduk tapi fatwanya menggerakkan kaum muslimin jadi suruyin isbiyin mereka muduh, ulama itu cuma bisanya duduk fatwa tidak seperti kita, harokiyin ikhwanul muslimin bergerak tapi bergeraknya tanpa apa siapa yang mengfatwakan bom bunuh diri di sukordowi hanya semisal syahid cabut bantah baca bantah hanya para ulama kita, Syaikh bin Baz, Utsaimi dengan ilmiah, dengan mereka memaparkan sekian dalil, maka ayuhanas intinya mujtahid memiliki syarat, tapi syarat-syaratnya bisa terpenuhi. Tapi mereka orang-orang yang memiliki subhat, wah, bikin syarat. Yang mungkin tidak pernah ada pada Abu Bakar dan Umar Salam mustahid Mungkin harus bisa berdikir Melahbatkan kalimat tertentu Sekian ribu kali Sambil tidak bernafas mungkin Wah, dikirnya sambil bernafas Ya, jangankan Antum Abu Bakar As-Sidik juga tidak pernah melakukannya Karena dikirnya dikir bid'ah Ya. Atau syarat-syarat yang tidak mungkin dilakukan oleh seorang seperti Abu Bakar dan Umar. Ayuhanas ini bantah asubhat yang dimunculkan oleh mereka dan sekaligus bantahannya. Qala taala Allah berfirman, "Afala yataadabbarunal Qur'an?" Apakah mereka Apakah mereka tidak bisa mentadabburi Al-Qur'an? Hadamun lil muslimin. Ayat ini umum bagi kaum muslimin. Artinya quran itu bisa dipahami. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha